juga kontestan dari Dangdut Akademi Indonesia bakal menyapa panjenengan semuanya. Bakal menyapa rekan-rekan dari Kluangan untuk keluarga besar Abah Haji Tosam, untuk tamu undangan dan juga untuk seluruh warga masyarakat dari Bangkulan. Binda Asmi The Akademi Adeh lah. Kumpat dan juga cumi-cumi kita berikan yang terbaik. i därem har du. Vad fientligt det rör var, vad fientligt det rör var. Djängen, och hur är sålunda, där Det kita goyang, yuk Jag tar mig redo You <laughs> Semuanya di sini.